هذا اللي قبله التماك هذا محمد بن علي بوس ان شاء الله الله دار الوالدكم والدامتكم والدسناي ان الله يتوالى شهم الرحمه والمغفرة سيدنا فيها خير المتن عفوا الى حضره النبي محمد صلات الذين <سؤال> لم تعلم ما له ما بعد علم الطالبين <سؤال> <سؤال> بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد Wa huwa tulan ma bayna ma nabiti sya'ri raksihi ghaliban Wa tahta muntha lahyaihi bifat hilam Fahuwa minal wajhi Duna ma tahtahu Wa sya'ri nabiti ala ma tahtahu Wa ardan ma bayna udhunaihi Wa yajibu ghaslu sya'ri lwajhi minhudbin wa hajibin wa syaribin wa anfaqatin wa lihyatin Wa وهو مجتمع اللحيين وعذار وهو ما نبت على العظم المحاذي للأذن وعارض وهو من حط عنه إلى اللحية ومن الوجه حمرة الشفتين، وموضئ الغمم وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة دون محل التحذيف على الأصح وهو ما نبت عليه شعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعه Wadunah watatil udun, wan nasaten, wahuma bayawani yaktanifani an nasiyatan, wamudzg wamudzg salgi, wahwa ma binahumah, idan hasara anhu shargu, yusnu ghaslu makila, innu ليس من الوجه, yajibu ghaslu ذاّهري وباطني كل من الشعور السابقة, وان كثفا لندرة الكثافة فيها لا باطن كثيف لا باطن كثيف لهيه و عارض وال ترى البشره من خلاله في مجلس التخاطب عرفا ويجب غسل ما لا تحقق غسل جميع الا بغسله لان ما لا يتم الواجب الا به واجب <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم نتعلم وتعلم الفائده والاستفاده وانفعه وذكره بجناب محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم jadi mulai dari fikih oh, pertama. Wasanihah kedua daripada furudul wudu. Rasul zahiri wajihi membasuh bagian zahir wajahnya liayatin. Kenapa kok wajib membasuh daripada wajahnya liayatin? Karena ayat fagsilu wujuh Itu ya ayatul ladina amanu idaqumtum ila salati fagsilu wujuh Wa'aidiakum ilal Marafiki Famsahubi ruusikum Wa'arjulakum ilal ka'bin nah, Itu karena ayatnya Faksilu wujuhakum Wajib membasuh nah, Di sini dikatakan Ghoslu dhuahirihi Ghoslu dhuahiril wajhi Wajib membasuh bagian dhuahir Daripada wajah wajahnya Kalau ghosel berarti ada maksud Cuman yang dimaksud di sini Bukan ghoslu saja atau terbasuhnya Terbasuhnya itu seperti Walaupun dengan pekerjaan orang lain Orang lain yang memuduhi dia Sama in risal namanya Bukan dia kosluhu Atau dia jatuh masalah Jatuh ke sungai Dia sudah niat jatuh ke sungai Langsung jatuh ke wajahnya Masuk ke air Cuman tetap niatnya tidak dihilangkan Cukup walaupun tidak ada maksud untuk membasuh yang dimaksud disitu Qasluhu ay in risaluhu wahuwa yaitu wajah apa tulan batasnya wajah yang wajib dibasuh tulan panjangnya ma baina mana biti sya'ri ghaliban itu antara tempat tumbuhnya rambut kepalanya ghaliban biasanya Watahta muntaha lahyaihi Bifat hilam Lahyaihi bukan lahyaihi yaitu, Dan di bawah Muntaha Akhir lahyaihi Kedua Rahangnya Bifat hilam Fahuwa minal wajhi Lahyainya itu termasuk Minal wajhi tahtihi Bukan yang di bawahnya Dari bala lahyaih jadi kalau ukuran wajah panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut biasanya Kalau biasanya umumnya manusia tempat tumbuhnya rambut Sampai akhir daripada pertemuan dua rahang Lahye namanya Nah ini panjangnya Cuman kalau kadang-kadang ada orang tumbuhnya rambut jauh Di atas kepala Nah itu Bukan seperti itu. Galiban biasanya tempat tumbuhnya rambut itu dimulai dari beberapa panjangnya sampai kepada dagu. Itu kumpulan daripada kedua rahang. Rahang itu yang di atasnya tumbuh gigi-gigi. Itu namanya rahang. Nah, di situ akhirnya nah, lahainya ini termasuk daripada wajah. Cuman bukan di bawahnya. Kalau di bawahnya daripada lahyai itu yang biasanya ada rambut yang tumbuh, ya, ada rambut yang tumbuh apa gini di atas leher paling atas sendiri itu bukan termasuk wajah di wajah yang kelihatan itu. Fawwah min al wajidunna matahtihi, wasyairun nabit, wasyairin nabit ala matahtihi dan juga bukan termasuk wajah Rambut yang tumbuh ala matahiti di bawah daripada apa akhir daripada wajahnya tadi yang bukan termasuk wajah yaitu apa pertemuan dua rahang yang tumbuh rambut di sini itu bukan termasuk wajah rahangnya yang di bawah sendiri ini bukan wajah kemudian rambut yang tumbuh juga bukan termasuk wajah kemudian waarlon lebarnya Mabaina udunaihi lebarnya daripada wajah mabaina udunaihi antara dua telinga. Yang dimaksud di sini antara dua telinga yaitu apa ini namanya? Antilandil lah Pak ya? Telinga yang di depan sendiri loh. Yang sejajar dengan pipi, kan ada itu yang muncul itu, itu. batas telinga. Jadi dari telinga ke telinga. Ya bahasa Jawa antil-antil apa ya? itu batas daripada lebarnya. Wa dan wajib ghaslu sya'ril wajhi. Itu batasan panjang kemudian lebarnya. Wajib membasuh apa? Wajib membasuh semuanya. Wa yajibu sya'ril wajhi. Wajib membasuh rambut wajah. Min hudbin daripada hudbin bulu mata. Wa hajibin dan alis. Semua rambut wajah wajib dibasuh ada 17 rambut wajah. Wa wajib membasuh syaribin, kumis. Wa bulu di bawah bibir bawah. Wa jenggot. Wahya apa itu lehya? Manabata 'alad daghan. Itu rambut yang tumbuh di atas dagu. Alias jenggot. Wahuwa mujtama'ul lahyayni mujtama Yang dikatakan lehyatun itu apa? Bikasri lam lehyatun itu terkumpulnya dua rahang Lahyayni Wahuwa mujtama'ul lahyayni Yaitu terkumpulnya dua rahang Itu dikatakan lehyah Oh dagon, makna dagon itu ya Wah lehyatun, apa itu lehyah? Rambut yang tumbuh di atas dagu. Apa itu dagu? Terkumpulnya dua rahang. Bahwa Aidagon. Wa idar wajib membaso idar karena suwajah. Apa itu idar? Huw mana alal admi al muhadzilil udun. itu bahasanya godek. Ya. Apa itu idar? Mana Itu rambut yang tumbuh alal admi. Di atas tulang al-muhadhi yang sejajar dengan telinga alias godek Wa'aridhin termasuk daripada rambut wajah yang wajib dibasuh Wahuwa manhatta anhu arid Arid itu apa jambang atau brewo Wahuwa manhatta yaitu yang turun anhu dari dagu ila lehyati sampai jenggot Anhu <tuh> Maizar Eh ha? idzar idzar ya tadi idzar. Wa <tant> hatta <tant> anhu ayanil <satisfy> idzar ya yaitu yang turun mana zala anhu anil idar ila lihyati sampai jenggot. Itu berapa ya yang nyambung dengan dagu sampai jenggot. Itu wajib dibasuh juga. Wa minal wajhi dan <tant> termasuk daripada wajh umratu syafataini. Merahnya dua bibir. Yang merah Wa maudil khamam termasuk daripada uh, apa ini, ya, ini wajah yang dimaksud merah bibir itu indah tibagiha bukan berarti <tuh> kalau orang takruni itu dah merah bibirnya itu, <tuh> ya. itu yang yang kelihatan yang yang dalam bentuk yang dohir yang wajib dibasuh dalam muduk maksudnya itu ya. dikatakan Nabi syafatain itu. Karena biasanya merah, jadi katakan Homroto Shafatain. Singireng ya ireng, wajib dibasuh. Itu maksudnya bibirnya Aidin dan tiba ketika mingkem, nah, ketika ditutup mulutnya, itu yang wajib dibasuh. Mingkem biasa tutup, mingkem terlalu, mingkem biasa, itu yang wajib dibasuh. Yang kelihatan, yang ketika ditutup, itu yang wajib dibasuh bibirnya. Kemudian wamil diilkomam termasuk daripada ramb, apa, rambut wajah maudi al tempat ghamam apa itu ghamam wa huwa manabata 'alaysha'ru yaitu rambut yang tumbuh alahi di atasnya itu ma asha'ru rambut itu sesuatu yang tumbuh di atas itu jabha, rambut dari dahi maksudnya apa rambut yang tumbuh di atas dahi itu namanya jabha biasanya itu katanya Eh, avedo dalil alabaladatil alabaladati sahibi. Kalau ada orang tumbuh rambut di atas dahinya, itu menunjukkan ini orang Arab ngomong ya, indal Arab. Menunjukkan bahwa alabaladati sahibi orang yang punya rambut di atas dahi itu biasanya tanda-tanda eh, orang baladah, bodoh, kemudian penakut. Wabuklihi, ya tanda bakhil tanda merdit itu tanda katanya orang Arab gitu malah mereka melarang melarang anak-anaknya ya dalam satu syair ada yang disebutkan melarang untuk menikahi daripada orang yang punya rambut di atas dahinya karena menunjukkan tiga hal tadi itu cuman enggak semuanya enggak semuanya ana wong sing ndek rambut di atas dahi cuman pinter ake kok ya Kemudian kalau di atas dahi semuanya, kecuali kalau yang bodak itu nggak punya rambut di pada dahinya itu ya maksudnya di dahi ya di atas iya. dahi. Sebaliknya kalau ada orang anza, anza itu yang rambutnya tergeser ke atas ya maksudnya hilang rambut kepalanya nasah itu seperti diceritakan Sena Ali, Sena Ali itu ya. Orangnya botak, itu menunjukkan apa? Pinter sebaliknya, sebaliknya pinter, bukan penakut, kemudian rahim Karim, itu sebaliknya. Kemudian, ya ini kebanyakan loh ya, kebanyakan. Sing sampel juga ada itu. <laughs> kemudian Duna mahallit tahlif bukan termasuk wajah mahallit tahlif apa mahallit tahlif wa huwa al asah ya wa huwa ma nabata 'ala khafif baina ibtida'il idar wan naz'ah yaitu sesuatu yang tumbuh di atasnya itu ma as khafif rambut yang tipis baina ibtida'il idar antara permulaan idar godek wan naz'ah dan naz'ah apa naz ah? rambut ini ciri-ciri biasanya seorang perempuan dan seorang asyraf orang-orang yang mulia biasanya mencukurnya. Mungkin dikatakan tahdzib. Tahdzib kan menghilangkan. Tahdzib menghilangkan. Sudah apa? Biasanya rambut itu dicukur supaya wajahnya kelihatan lebih lebar. Ini maksudnya. Ini tahdzib. Apa tahdzib termasuk wajah? Bukan termasuk wajah. Ya, berbahasa rambut yang tumbuh ya, di atas antara idar godek dengan nazah. Kalau ditarik tali antara nazah dan idar yang tidak masuk berarti itu termasuk tahlif Mbak, saya apa itu? Iya ini yang yang tumbuh rambut yang tumbuh antara apa namanya? Nazah. Apa nazah itu ya? Kening ya kening ya, kening ya. Ya antara antara kening dengan godek gitu. Itu biasanya ada rambut yang tumbuh itu. Di atas kening ini ya. Ini keningnya. Hmm? Ini, ini, ini, ini. Oh, ini, ke ini, ini <laughs> kening. Ini kening ini. kening. Ini itu bukan termasuk wajah. Wa huwa manabat al-sha'r al-khafif 'aina ibtida' lidar wa naz'a wa duna wati al-udun wa naz'atin. Dan bukan termasuk daripada wajah bahawa tadil udun, tadil udun seperti yang anda katakan tadi bahawa tadil udun, iaitu eh, apa ini yang muncul di depannya telinga itu, itu bukan batasannya kan tadi kan dikatakan ma baynal udunen, yang dimaksud udunen di sini apa? Eh, tadil udun, ini antil apa itu ya bahasa jawanya itu, nah, itu bukan termasuk wajah tadil udun. Nasaaten juga sama Nasaaten bukan termasuk wajah Apa itu Nasaaten? Wahumma bayadhani yaktanifanin nalsiyah Yaitu bayadhani Satu yang kosong Sesuatu yang kosong Yang tidak okay. ada rambutnya Yaktanifani Ayyaj'ala nilwasat an nalsiyah Yang menjadikan tengah nalsiyah Ubun-ubun Ubun-ubun dijadikan tengah ini nasiah yang kosong Biasanya rambutnya tergeser gitu, ya Tergeser dua samping itu Kemudian ubun-ubunnya dijadikan tengah Itu namanya Nazaten Jadi Biasanya orang itu <coughs> Agak maju sedikit rambutnya Kemudian Menjulang ke atas kosong gitu Itu namanya Nazaten, ya, itu nazaten. Jadi lah uh, untuk mendukur itu yang samping itu dua itu, itu kosong putih itu. Nah, kemudian ada rambut ke depan itu. Itu nih, yang dua ini namanya nasaten. Terus, wah maul diusali bukan termasuk aja juga apa maul diusali? Apa itu maul maul diusali atau botak ya? Wahua ma beina huma hasara an anhusyar, yaitu antara keduanya antara Nazaten Idan hasaroh jika uh, Hilang Anhu darinya Darima asya'ru rambut Maksudnya apa? Yang tadi nasa'aten sudah diterangkan Tadi nasa'aten yang kosong Rambut yang kosong Yang di atas ubun-ubun Kalau mau diusul i, Rambut di atas ubun-ubun tidak ada Atau botak ya Itu dikatakan Bukan termasuk wajah juga Jadi <tuh> kalau ada rambutnya di antara nasaten itu namanya nasiah. Kalau enggak ada nasiahnya berarti mau diqsal. itu adalah botak gitu. Ya. <coughs> di botak itu Tengah tengatok. Iya, pun-pun enggak ada rambutnya juga itu namanya botak juga. Ba'den nah, jadi yang tadi dikatakan batasan daripada wajah panjang dan lebarnya kemudian yang ter dia dikatakan kalau sudah masuk dalam batasan wajah wajib membasuh rambut yang ada di wajah. Itu rambut yang ada di wajah ada 17 rambut yang sudah disebutkan sebagian ya. Wajib membasuh semuanya itu. Wajib membasuh semuanya. Cuman bukan termasuk tahdif tadi. Kemudian watadil udun bukan termasuk kemudian nas atain itu juga bukan termasuk wajah kemudian maudiusol i itu bukan termasuk wajah jadi sudah tahu batasan wajah sekarang kemudian wa yusannu ghaslu kulli gila innahu laysa minal wajh ini sebetulnya ibarah kurang tepat dikatakan ditarsih ibarah itu innahu laysa minal wajah Kada fima ma raainahu min nus min nusakhil khat wa ttaba wa sawabu dan yang benar kita fahami sekarang Dikatakan situ apa? Wayusannu dan disunnahkan Ghoslu makullu maghila innau laisaminal wajah Yang dikatakan laisaminal wajah tadi apa? Tahrif Watadil udun Kemudian maudrius sal'i Itu bukan termasuk wajah Cuma di sini mengatakan Maghila innau laisaminal wajah Berarti yang muktamat wajah lah Berarti yang muktamat At-tahrif maudrius sal'i Watadil udun Itu termasuk wajah Padahal bukan itu yang benar ya apa? Wa yusannu innahu minal wajhi. Laisanya dibuang. Nah ini tarsi dijelaskan di situ. Wa sawabuhu kama fit tahfa wa ghairiha wa innahu minal wajhi kas wan naz'atini wat tahdifi it fil wan nihaya husan. Itu yang tepat ya, jadi ibarahnya lebih tepat lagi apa ya, pak laisannya dibuang. <tuh> jadi disunahkan membasuh semua yang dikatakan itu termasuk wajah yang dikatakan gila, karena mengatakan gila itu siolitas if ya, mak gila yang dikatakan innau minal al wajah, sing mau tamat duduk wajah. Apa saja itu tahdhib tadi wa udun itu bukan termasuk. Wa yajibu ghaslu zahiri kullin minasyuuri wajib membasuh dan wajib membasuh zahir dan batin kullin minasyuuri sabiga semua dari rambut-rambut yang telah disebutkan yang telah berlalu. Wa in kasufa Walaupun lebat, walaupun lebat. Kenapa? Linudrotil kasaf fiha. Karena jarangnya lebat fiha di dalam rambut-rambut yang telah disebutkan. Maksudnya apa? Wajib membasuh semua apa yang ada di dalam wajah, rambut-rambutnya yang telah disebutkan, baik dohir dan batin. Maksudnya dohir apa? Ya rambut yang tampak. Kemudian batin apa? Kulit yang ada di bawah rambut. Wajib digosok semuanya. Wajib masuk air semuanya, rambut di alis, sak kulit di bawahnya, rambutnya masalan, kumis sak kulit di bawahnya itu rambut. Kemudian bulu mata, kemudian semua rambut yang telah disebutkan itu wajib dibasuh dohir dan batinnya. Walaupun lebat, alisnya tebal, sampai tak ketok kulitnya tetap wajib dibasuh. Kecuali ada dua hal nanti yang tidak wajib dibasuh batinnya, wajib dohiridot. Nanti sebutkan. La batin katsif fil wa aridin tidak wajib membasuh batin bagian dalam Kasih fil lehya apa jenggot yang lebat wa aridin dan jambang atau brewok yang lebat Maksudnya apa kalau punya jenggot lebat tebal atau punya jambang atau brewok yang lebat yang wajib dibasuh zahirnya saja La ukuran lebat sama tipisnya gimana? Wal kasifu dan yang lebat Malam tural basyaratu Yaitu sesuatu yang tidak terlihat itu kulit Min khilalihi Yang tidak terlihat itu kulit Min khilalihi dari pertengahannya Fi majlisit takhotub Dari majlis tempat duduk at takhotub Ketika berbincang-bincang Urfan secara, uruf, secara umum Maksudnya apa? Kalau ada orang duduk berbincang-bincang, biasanya berapa salah saat duduk tiga diro. Antara satu orang dengan orang yang lain lagi berbicara, itu biasanya ukurannya tiga diro. Kalau dari batas tiga diro tidak kelihatan kulit yang ada di bawah jenggot atau di bawah jambang, berarti itu dikatakan lebat. Kalau kelihatan kulitnya, kulit di bawah jenggotnya atau kulit di bawah jambangnya Keliatan dari ukuran tiga dirok berarti itu tipis. Kalau tidak terlihat tebal, kalau terlihat berarti tipis. Lalu yang wajib dibasuh ya apa? Yang wajib dibasuh kalau lebat batinnya saja, kalau tipis dohir dan batinnya. Kemudian wajib bukuslu malayatahaga bukuslu jamiihi ilabi kuslihi. Ini kan kita akan wajib membasuh wajah. Batasannya wajah sudah kita ketahui, yaitu panjangnya antara tempat tumbuhnya rambut sampai dagu bagian bawah. Kemudian dari telinga sampai telinga. Semua yang ada di wajah wajib dibasuh. Baik rambut yang tebal atau rambut yang tipis, kecuali satu rambut yaitu apa? Rambutnya jambang. Ambil rambutnya uh, apa ini uh, cenggot. Kalau lebat wajibnya dibasuh dohirnya saja. Kalau tipis wajib dibasuh lohir dan batinnya. Terus ada kewajiban yang lain, ada kewajiban yang lain yaitu apa? Wajibu dan wajib roslu membasuh. Malah ya tahagaku sesuatu yang tidak bisa ya yakin roslu jamiihi membasuh semuanya illa beroslihi kecuali dengan membasuhnya. Kenapa? Apa ini maksudnya? Kita batasan wajah sudah dikasih. Bukan berarti kita pres basuhan wajah kita Mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dagu dipres basuhi Tidak, wajib melebihi Wajib melebihi basuhannya Sekiranya tidak akan menjadi yakin basuhannya sempurna Kecuali dengan itu basuhan Itu wajib hukumnya Kenapa? Karena kok ide apa? Lian nama layatimul wajib illa bihi fawwa wajib itu karena apa? Karena sungguhnya melayatimu tidak akan bisa sempurna al-wajibu kewajiban illa bihi kecuali dengan itu ma wajibun maka itu adalah hukumnya wajib. Basuan wajah tidak akan terlihat sempurna basuannya kecuali dilebihi maka melebihi sedikit daripada wajah batas yang telah ditentukan hukumnya adalah wajib. Kemudian ada satu faedah gitu. Tadi dikatakan ini kan pembahasan masalah membasuh wajah. Ya? Dikatakan membasuh wajah. Kenapa sih kok dikatakan wajah? Limaza sumiya alwajah? Kenapa kok dikatakan wajah? Ya, karena liwuku alwajahabi. Karena terjadinya percakapan, pembicaraan apa? Ya dengan wajah. Masa ono ngomong ambek kuping ngono, ngadep kuping ambek kuping, enggak kan? Kalau berbicara kan wajah dengan wajah ya Karena dia ketika muajah Ketika berhadapan Menggunakan wajah Ya karena itu dikatakan wajah itu wajah ya. Kemudian Anehnya wajah itu Setiap kali kita mengetahui Panjang dan lebar biasanya Yang lebih panjang, lebih panjang itu apa Ya panjangnya Panjang itu lebih panjang daripada lebar kan? Cuman kalau wajah lain Kita mengetahui panjangnya di mana? Antara tempat tumbuhnya rambut sampai dagu Lebarnya antara telinga sampai telinga. Lebih panjang mana sekarang? Panjangnya atau lebarnya? Lebih panjang lebarnya. lah ini berbeda daripada koida yang seharusnya. Seharusnya panjang itu lebih panjang. Ini tidak. Panjang lebih pendek daripada lebar. Kemudian kalau kita ingin tahu panjangnya wajah. Pasti katanya. ya Sebuah kitab sebutkan panjangnya wajah itu ukurannya satu jengkal panjangnya wajah, ukuran satu jengkal, cuman satu jengkal orang tangannya sendiri. Coba enggak percaya? Iya. Kalau kita jengkali wajah kita, ukurannya satu jengkal, panjangnya. cuman satu jengkal dirinya sendiri. Itu satu jengkal tek wong liyo. Satu jengkalnya dirinya, itu persis. Itu ukuran panjangnya. Kalau lebarnya, ukuran satu jengkal wanesif dan separuh. Satu jengkal, Eh, ya, ditambah separuh, persis. Cuma satu jengkal dirinya. Ya, maknai kataan situ. Waku lucyin tulu atwal min ardhi ilal wajah. Semua segala sesuatu itu apa? Panjangnya lebih panjang daripada lebarnya ilal wajah. Kecuali wajah. Fatulhu panjangnya wajah itu apa? Shibrun. Ukurannya satu jengkal. Bishibr ya di dengan satu jengkal tangan orang yang punya wajah itu. Wa arduhu. Dan lebarnya Shibrun Wanisif. Ukuran lebarnya wajah itu apa? Ukuran satu jengkal dan separuh. Cuma dengan ukuran apa? Jengkal satu jengkal daripada orang yang punya wajah. Semanoh lah ya. Jadi ya. Allah menciptakan wajah dengan ukuran satu jengkal sahibe. Ya percaya? Telak nyes. Periksaan. Yang normal. Kalau yang sakit ya enggak ya. Dengan satu jengkal dirinya sendiri. Oh, yang normal. Yang normal. Tapi kesimpulan untuk rambut, ada kesimpulan untuk masalah rambut, hasil masalah syuur. Rambut yang ada di wajah itu wajib dibasuh lahir dan batinnya, semuanya. Semuanya kecuali rambut yang keluar dari batasan wajah, kalau lebat. Rambut yang keluar dari batasan wajah Kalau lebat wajib dibasuh do Dohirnya saja Batinnya tidak Dikatakan dohir batin apa? Kalau batin berarti kulit yang ada di bawah rambut Wajib dibasuh Semua rambut yang ada di wajah wajib dohir dan batin Kecuali rambut yang keluar dari batasan wajah Ini yang pertama Dan kedua Kecuali rambut jenggot dan jambang Tadi kalau memang lebat itu wajib dibasuh basuh saja batinnya tidak wajib cuman disunnahkan cuman sekarang yang dikatakan jenggot saatnya jenggot seperti ini panjang yang dikatakan doa itu apa yang dikatakan doa itu ma'yalil wajah yang sejajar dengan wajah itu doa hir yang ma'yalisolder itu batin <tuh> yang ma'yalisolder itu adalah batin nah, kalau batin sunnah di celaslai tidak wajib dibasuh kalau memang lebat ukurannya sudah tahu tadi. Paham ya maksudnya. Jadi kalau jenggot itu begini yang di hadapan ini yang di hadapan ini ini namanya zahir. Yang di belakang yang di belakang itu yang lurus dengan dadanya itu namanya batin. Batin. Nah, yang wajib itu cuma zahirnya saja. Yang dalamnya ini Sunnah gitu. Ya. Yang dalamnya ini sunnah Tapi kalau jengkotnya Tebal Dan jengkotnya laki-laki nah, Kalau jengkotnya perempuan Lohir batin harus Dibersihkan Harus dipasuh itu Karena jengkotnya perempuan itu di, apa, Disunahkan untuk menghilangkannya ya, Disunahkan atau wajibkan? Itu? Wajib untuk dihilangkan Yes, ya, ada pertanyaan. Terus itu ada faedah jenggotnya Nabi dikatakan, ya jenggotnya Nabi, Nabi itu, ya aldi ya aldi mah, <tuh> Kemudian jumlahnya jenggot, ya, jumlah rambut daripada jenggotnya Nabi itu mi'ah alif wa arba'ah wa isrina alfan, itu seratus ribu di ad dil dengan jumlah nabi-nabi, jumlah nabi kan ada ulama yang mengatakan jumlahnya nabi 124 ribu, jumlah jenggotnya nabi 124 ribu. Alhamdulillah. <tuh> ada pertanyaan. tadi ed, diterangkan e, batas dari wajah yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sekarang dari koedah yang diterangkan tadi, yang wajah itu sibrin apakah bisa dijadikan pedoman untuk e, batas wajah bagi orang yang Buddha yang mahalus soli -e tadi mauti usali, us -e. itu yang pertama yang kedua itu biasanya rambut bagi wanita yang ada di Izar atau Izar atau apa itu? Godek. Biasanya, Godek, itu biasanya kan kalau uduk itu diangkat, ditarik, diselipkan di kuping. Hmm. Itu apa masuk Izar atau bukan? Dan bagaimana cara membacunya nanti kalau memang masuk Izar atau bukan? Terima kasih. Yang pertama tadi kalau memang batasan faedah tadi tuh ya panjangnya wajah itu sepanjang satu jengkal dari berasal hibeh apa bisa dijadikan apa? apa bisa dijadikan batasan untuk orang yang botak tadi kan untuk batasan orang yang dikatakan tempat tumbuhnya rambut ya, tempat tumbuhnya rambut goliban biasanya kalau tidak biasa iya ngikut yang biasa cuman tidak bisa dijadikan itu batasan tidak bisa dijatikan bahasa Allah alam itu cuma faedah kan itu kan cuma faedah ya biasanya seperti itu yang syibir itu faedah itu jadi bukan itu berarti Hadnya itu bukan, bukan syibir itu cuma eh, yang jadi Had itu hadul wajah manabitu syari itu goliban yang ya goliban yang yang goliban ya manabitu syari goliban itu lah kalau botak gimana ah, dari sini kok tumbuhnya dia dan kan depan koliban itu itu hanya khusus dia itu berarti kolibannya biasa biasanya tumbuhnya di mana itulah wajarnya itu di mana kalau tumbuh itu hmm. mungkin bisa jadi kenal batasan karena dia tidak ada rambutnya kan lo mungkin, mungkin bisa itu hat ini sekarang tidak, bukan hati ya, itu kan oh, ya. persis bila, ini <laughs> artinya di situ kan masuk had di situ kan, cuma faeda, ini faeda, manfaeda, tidak bisa hati. kan untuk dikatakan itu berinahat itu. Terus yang tadi yang kedua, ibdar, kalau emang perempuan ibdar dikatakan itu ibdar ya berarti wajib dibasuh. So kan idar tadi sudah dijelaskan idar itu Manabata al adham mana al admil muhadil udun yaitu rambut yang tumbuh di atas tulang yang sejajar dengan telinga kalau mengitut termasuk rambut yang tumbuh di situ ya berarti wajib dibasuh so itu namanya idar itu biasanya tumbuhnya di sini atau di atasnya biasanya di atasnya kan kalau bukan dari, dari bu atas, bu ya. bu bu bukan sejajar dengan telinga biasanya itu di atasnya katanya panjang itu kalau enggak salah itu rambut itu dobel dari rambut kepala sini iya. sampai sini ya bukan idar berarti kan idar kan maksud tadi itu apa itu antara idar tahrif, dengan tahdif itu mungkin itu tapi kalau memang sudah idar yang penting tidak keluar dari batas wajah ya ya kan gitu Walaupun keluar dari batas baca, dohirnya, ya, walaupun, dohirnya yang di bawah itu berarti kalau keluar dari batas baca. Kalau kasafa, hmm? kalau lebat, kalau kasafa wajibah dohiru hufagat. Hmm. Dan kalau, kalau panjang, misalnya atau seperti kumis kalau panjang, uh -huh? gitu, yang melebihi daripada batas baca itu dohirnya saja itu. Dohirnya saja. Kalau lebat, oh. kalau tebal. Lebat, ya, uh -uh. lebat. Kalau tipis hufagat. Atipis ya. si silor. <laughs> Ya, yeah. mikmi. Alhamdulillah. Okay. Yang saya tanyakan apakah sama antara tebal dengan panjang itu? Tadi kan dibahas e, kalau komisnya panjang itu apa bisa dikatakan dengan tebal itu? Sama enggak antara tebal dengan panjang. Kalau ikat gini lah, rambut yang ada di wajah kalau memang keluar dari batas wajah itu namanya panjang. Dilihat ketika dia keluar dari batasan wajah rambut itu tebal apa enggak. Ya lain panjang itu maksud panjangnya sampai keluar dari batas wajah. Kemudian kalau memang dilihat sampai bawah itu rambut yang keluar itu lebat, itu namanya lebat. Tidak semua rambut kelihatan Kalau jenggot nggak, Batasnya eh. lebat sama tidak apa Batasnya lebat sama tidak itu apa Malaturo Basyaratuh ya. tadi ya itu, si ya. Yang tidak terlihat kulitnya Cuma sekarang masalahnya tidak ada kulit Tidak begini kan? Ukurannya Dikatakan tebal itu Dalam jarak kita Ngomong Tidak kelihatan Kulitnya itu masih kelihatan kulitnya berarti dianggap tipis kan gitu nah, panjang yang dimaksud keluar daripada batas wajah gitu paham ya oke ada yang perlu dijelaskan paham kan Jadi bukan yang panjang pasti Tebal lah kalau cuma dua dok senar gitar itu <tuh> Ada yang lain. Nanti <tuh> lihat bahasa Arab ya. Haha. rambut punya bahasa sendiri-sendiri Kalau kita kan enggak Memang kumis ada dalam bahasa Arab, kumis. Ah, apa bahasa Indonesia, jenggot ada. Nah terus seperti tadi, eh, apa namanya, anfako. Huh? Ada sibalen. Sibalen. Ya. Jadi semuanya itu ada sebenarnya. Jadi bahasa Arab ini sangat luas, ya, sangat luas.